السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم أيها الحاضرين جماعة مسجد Al Azhar di Sumarekan Bekasi Jawa Barat. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa berapa stasiun TV yang tergabung kepada grup kajian bersama Robani TV, Insan TV dan berapa TV lain serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya Kita berjumpa di tempat ini Pertemuan yang lalu Kita sudah menjelaskan Super pentingnya Memperbaiki hati Karena hati ini ibarat Raja atau komandan Bagi seluruh anggota tubuh kita Baik buruknya amal kita Ucapan kita sangat tergantung kepada baik-buruknya hati kita Tangan, kaki, mulut hanya melaksanakan perintah hati Hati buruk, lahir amaran buruk, ucapan buruk Hati baik, lahir amalan baik dan ucapan yang baik Makanya perbaiki amal kita dengan cara memperbaiki hati kita Bagaimana cara memperbaiki hati? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da' wa Ad-Dawaa. Kata beliau ila aslahallahu qalbaka bahwa kelub tamradu bil ma'asi wa syahawa Ketahuilah wahai saudaraku bahwa hati bisa sakit karena dua hal. Pertama karena maksiat, kedua karena syahwat. Dan ta'sirudz-dzunub fil qulub ka ta'siril amrad fil badan. Balid dzunub amradul qulub wa Awadahu ha waladawa ala illa tarquha Pengaruh dosa kepada hati seperti pengaruh penyakit terhadap badan Bahkan dosa itu merupakan penyakit hati itu sendiri sehingga cara mengobatinya adalah dengan cara meninggalkan dosa-dosa Barakatu Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Ra'itu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhullaa imanuha. Wa hayatul qulub wa nafsika isyanuha. Kata Ibnu Mubarak, "Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati." dan terus-menerus di atas dosa melahirkan kehinaan meninggalkan dosa penyebab hidupnya hati dan hal terbaik bagi dirimu atau hatimu adalah meninggalkan perintah yang melahirkan dosa perintah setan Perintah hawa nafsu itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Anda Wadawah. Lalu kalau orang yang memiliki penyakit hati tersebut mengobati penyakitnya, dia akan sembuh. Tapi kalau dibiarkan lama-lama penyakit itu tambah parah. Tambah dahsyat Tambah berbahaya Yang akhirnya hati itu pun mati Dan matinya hati Lebih berbahaya Dibanding matinya badan Karena apa? Karena kalau matinya badan Hanya memutuskan kehidupan kebahagiaan dia di dunia senangkan matinya hati memutuskan kebahagiaan di akhirat hati yang sudah mati ini terkubur di dalam badan sehingga badannya menjadi kuburan bagi hatinya sebelum badan itu kelak dikuburkan setelah kematiannya dan hidupnya hati Merupakan penyebab kebahagiaan orang itu baik di dunia ataupun di akhirat Berdasarkan hal itu maka wajib kita berusaha untuk menjaga hati tetap hidup secara sehat Jangan sampai terjangkiti oleh penyakit baik syubhat ataupun syahwat Yang akan menghancurkan kehidupan kita baik di dunia Ataupun di akhirat Bagaimana cara mengobati hati Kalau hati itu sakit Bahkan seandainya hati itu mati Bedanya hati dengan badan Kalau badan sudah mati Tidak ada obat yang bisa menghidupkannya kembali Tidak ada cara Tidak ada teknologi tapi kalau hati sudah mati Masih bisa dihidupkan lagi Apa yang menjadi penyebab Hati hidup lagi Masukkan lagi ruh Ke dalam hati tersebut Hidup lagi dia Apakah ruhnya itu? Ruhnya itu Al-Quran Makanya Salah satu dia sebutan Bagi al Al-Quran adalah ruh Quran itu kan banyak ininya ya apa Sebutan untuk Al-Quran yang Allah terangkan dalam Al-Quran Sesuai dengan fungsinya Al-Quran disebut syifa alias obat Fungsinya mengobati Al-Quran juga disebut zikr Artinya pengingat Karena memang fungsinya mengingatkan Al-Quran juga disebut nur atau Cahaya, Karena memang fungsinya menerangi hati Salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah ruh Allah berfirman Wakadhalika auhayna ilaika ruhan min amrina Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Ruh atas perintah kami kami mewahyukan ruh maksudnya mewahyukan Al-Quran Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena salah satu fungsi Al-Quran seperti fungsi ruh Menghidupkan hati yang sudah mati Contoh hati yang sudah mati adalah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik Yang tidak tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah mana yang membahayakan dirinya Mana yang menyelamatkan dirinya Orang kafir, orang musyrik kan gak tahu ya Ibarat orang mati aja It Begitu jiwa yang sudah mati Menyerap kembali Al-Quran Hidup lagi dia Hatinya Para sahabat Hati mereka dulu sudah pada mati Patung disembah Anak-anak wanita Bayi yang masih merah Keluar Ternyata wanita Dibunuh, dikubur dalam keadaan hidup Seluruh keburukan Baik itu riba maupun judi Maupun mabuk Maupun zina Seluruhnya dilabrak Seluruh keburukan Mereka lakukan Sudah mati jiwa mereka itu Begitu datang Islam Begitu disampaikan Al-Quran Mereka menerima Menyerah Masuk ke dalam hati Maka Quran itu ibarat ruh Kemudian menghidupkan kembali hati yang sudah mati Dan hidupnya secara sehat Sehingga para sahabat Menjadi manusia generasi terbaik dalam sejarah kehidupan seluruh umat manusia Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tahawna 'anil munkar kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia kalian beramar ma'ruf nahi munkar nah kata nabi sallallahu Khairun nas korni Sebaik-baik manusia Manusia yang segenerasi Dengan aku Itu para sahabat Sebaik-baik manusia itu Sejak zaman Nabi Adam Sampai manusia yang Hidup terakhir pada hari kiamat Itu seluruh manusia Generasi terbaiknya Adalah Nabi kita uh, Generasi para sahabat Kenapa? Karena mereka menyerap Al-Quran Mewarnai dirinya dengan Al-Quran Menghiasi seluruh perilakunya dengan Al-Quran Jiwanya hidup dalam kondisi sehat Melahirkan buah dalam bentuk amal dan akhlak yang amat sangat mulia Karena itulah Allah berfirman Ya ayuhallazina amanustajibu lillahi walirrasuli Idha da'akum lima yuhyikum Orang-orang nah, yang beriman Penuhi oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya Kalau Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian Maksud menghidupkan itu Menghidupkan hati kalian Menyeru mengajak kepada kebaikan Mengajak kepada Al-Quran dan seterusnya Karena itulah maka Al-Quran disebut ruh Itu pertama Hati yang sudah mati pun bisa hidup kembali Apalagi yang masih hidup walaupun sakit ada iman di dalam dada? Ada. Makanya kadang melakukan kebaikan. Kadang melaksanakan perintah Allah. Tapi sering juga melaksanakan hasutan, bisikan, rayuan, gombalan syaitan. Kadang ibadah, kadang maksiat. Adanya ibadah menunjukkan hatinya masih hidup. Adanya kemaksiatan yang dilakukan menunjukkan hati yang hidup tadi terjangkiti oleh penyakit. Seperti Imam Ibnu Mubarak tadi menyatakan bahwa az-zunub amradul Bahwa dosa adalah penyakit bagi hati. Nah, apa obatnya? Al-Qur'anul Karim. Berkata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'an "Fi Fihadi Khairul Ibad Kata beliau Al-Quran Al-Karim Rabi'ul Qulub wa shifa'ul sudur wa nurul baso'ir wa hayatul arwah wa huwa kalam Rabbil al Alamin Yastadhi'u bihil al abdu fi zulumati syubuhat wa syahwat Kata Imam Ibn Khayyim Al-Quran Al-Karim itu penenang hati Obat bagi seluruh penyakit jiwa Cahaya bagi dada Dan kehidupan, sumber kehidupan bagi ruh Dan dia adalah firman Allah Rabbul Alamin Seorang hamba bisa menerangi hidupnya Mengeluarkan dirinya dari gelapnya syubhat dan syahwat Menuju kepada cahaya yang terang mendengar Dengan hidayah Allah SWT Karena itu dalam banyak ayat Allah menyebut Quran dengan sebutan syifa Allah berfirman diantaranya dalam surah Yunus 57 Allah menyatakan Ya ayyuhannas Qadja'atkum maw'idatum mirrabbikum Wa shifa'un lima fisudur Hai manusia Telah datang kepada kalian pelajaran dari roba kalian Sekaligus menjadi shifa Obat bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada. Allah dalam ayat ini mengatakan Al-Quran syifa juga dalam surah Fusilat ayat 44 Allah berfirman Qul huwa lil amanu amanuhudoo wa shifa katakan oleh Muhammad Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman hudan dan syifa petunjuk dan juga syifa juga diterangkan dalam Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman wal Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat apa yang dimaksud penyakit syubhat dan apa yang dimaksud dengan penyakit syahwat ini dua sumber dosa adapun penyakit syubhat semua kesalahan kekeliruan, penyimpangan yang lahir karena kebodohan. ketidakadaan ilmu, kebodohan menyebabkan dia terjerumus ke dalam banyak keburukan. Orang tidaklah berbuat syirik kecuali karena kebodohan. Orang tidaklah terjerumus ke dalam kekufuran kecuali karena kebodohan. Tidaklah orang bergelimang dalam bidah Kecuali kerana kebodohan. demikian juga kemaksiatan. Dilakukan kerana kebodohan. Karena itulah, maka kebodohan adalah penyakit. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. "Ma min dhammin fil quran illa wa huwa min thamratil jahat. Tidak ada satupun celaan di dalam Al-Quran Kecuali itu pasti karena buah dari kebodohan Al-Quran banyak mencela baik perbuatan atau orang yang melakukannya Mencela perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bidah, perbuatan maksiat Itu dicela perbuatannya juga orangnya dan tidaklah itu dilakukan kecuali karena kebodohan. Makanya ketika ada seorang sahabat terluka itu, eh dalam keadaan terluka berdarah-darah kepalanya, malam harinya ketika tidur mimpi basah junub. Jadi pas mau salat subuh harus mandi dia dalam keadaan berdarah luka parah mereka bertanya kepada teman-temannya ada nggak rukshoh bagi saya untuk tidak mandi saya junub tapi luka nih kata para sahabatnya tidak kamu tetap harus mandi karena kuatnya iman walaupun berdarah perih kebayang mandi eh, eh mati sampai berita ini kepada Nabi saw beliau bereaksi secara keras Kata beliau, kata Luhu, katalahu Allah. Mereka telah membunuhnya. Mereka insya Allah maksud yang memberi fatwa yang salah harus mandi. Lalu beliau menyatakan lima dalam Yes Alu, fa'inna ilah jalai as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena sungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Perkataan obat bagi kebodohan mak mak Maknanya kebodohan itu penyakit Yang harus diobati Apa obatnya? Ilmu Al-Inaj Obatnya itu soal Bertanya untuk memperoleh ilmu Ini menunjukkan Penyebab orang itu terjerumus ke Dalam fatwa yang salah Yang berakibat fatwa Itu adalah karena kebodohan Ini ada pun syahwat ini dosa, kesalahan penyimpangan kekeliruan karena hawa nafsu walaupun dia tahu itu salah kebanyakan dosa yang dilakukan manusia itu karena syahwat coba dosa apa sih yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka tidak tahu bahwa itu dosa Gibah, tahu enggak pelakunya bahawa ghibah itu dosa, pasti tahu. Kenapa dilakukan? Karena syahwat, karena ada kesenangan dalam hal ghibah, judi, mabuk, tahu enggak pelakunya bahawa itu dosa, pasti tahu. Kenapa dilakukan? Karena ada kesenangan, keconduhan, itu syahwat, hawa nafsu, semua dosa. Yang dilakukan oleh pelakunya Dan pelakunya tahu bahwa itu dosa Bahwa itu haram Maka itulah yang disebut dengan syahwat Juga penyakit Ada gak orang Islam tahu bahwa itu haram tapi dilakukan? Ada banyak Mungkin termasuk kita Kadang-kadang kita melakukan dosa tahu itu dosa tapi karena menyenangkan seperti giba seperti berbohong berdusta seperti ah macam-macam begitu -macam ya akhirnya dia lakukan itu syahwat. Dua-duanya baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat obatnya adalah Al-Quranul Al Karim. Pertama adapun penyakit syubuhat Yang berupa kebodohan Quran ini gudangnya ilmu Quran ini sumber segala macam ilmu yang bermanfaat Makanya Al-Quran disebut dengan sebutan hudan. Itu ayatnya yang tadi kita kemukakan Surah Fusilat 44 diantara ini salah satu aja Allah menyatakan qul huwal ladzina amanu hudan wasyifa katakanlah oleh Muhammad Al-Qur'an bagi orang beriman hudan, petunjuk dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin Kitab Al-Qur'an ini tak ada keraguan raguan dalam merupakan hudan petunjuk Apa yang dimaksud petunjuk Hudan atau dalangan kata lain hidayah ada dua jenis dua macam ini terangkan oleh di Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah telah ta dalam kitab majmul Fatawa dan sering dikutip penjelasan oleh para ulama ahlu sunnah setelahnya. Hudan ada dua jenis pertama disebut Hidayatul irsyad wa dilalah. Hidayah irsyah, irsyad, irshad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Yaitu hidayah berupa ilmu, berupa informasi, berupa penjelasan, berupa pencerahan. Itu hidayah irsyad wa dilalah. Dan Al-Quran semuanya berisi hidayah tersebut. Berisi segala macam penjelasan yang kita butuhkan dalam seluruh aspek. Naganya Al-Quran disebut hidayah. Dan hidayah jenis yang pertama ini wajib dicari. Wajib dipelajari. Wajib diikhtiarkan, diusahakan. Dan setelah didapat, wajib di-share. Wajib dibagi wajib diajarkan, wajib di, di, diberikan ke orang lain. Siapa yang demikian, dia menjadi manusia terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dia pelajari dulu untuk dirinya Itu berarti mencari Hidayah irsyad wadilalah Untuk dirinya Setelah didapat dibagi Diajarkan Diberikan kepada orang lain Tidak boleh pelit dengan yang Wajib disampaikan Nah Maka ketika dia Mempelajari Al-Quran Berarti dia sedang mengobati dirinya sendiri dari penyakit-penyakit hati Sekaligus menghidupkan hatinya dengan kondisi yang jauh lebih sehat lagi daripada sebelumnya Ketika dia mengajarkan dia sedang memperbaiki atau menyembuhkan mengobati hati orang lain dan ini niat yang harus Ditekankan, ditetapkan Dalam hati ketika kita belajar Ilmu, untuk apa kita belajar Ilmu, untuk menghilangkan Kebodohan dari diri kita Dan dari diri orang lain Itu ucapan Imam Ahmad Rahimahullah Berkata Imam Ahmad Al-ilmu la ya'diluhu syaih Ilmu itu tidak ada Bandingannya Kalau niat Ketika mempelajari itu benar, bertanya murid-muridnya Kaifah Zalik, bagaimana benarnya niat ketika mencari ilmu? Kata beliau, yanwi rofajahli an nafsihi wa an lairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Karena Al-Quran itu sumber ilmu. Maka hilangkan kebodohan dari diri. Karena kebodohan tadi penyakit. Dan hilangkan kebodohan dari orang lain. Jangan ingin sehat sendiri, pintar sendiri, baik sendiri. Orang lain sebodoh amat. Enggak. Seorang muslim tidak Diukur kebaikannya hanya karena dia ingin baik sendiri Tidak peduli kepada orang lain Tidak boleh Oleh karena itulah wajib diajarkan Karena itu Maka para sahabat menjadi manusia terbaik Untuk khaira umatin tadi Karena mereka mempelajari Al-Quran Memahaminya lalu menyebarkannya Ta'muruna bilma'rufatan hauna'anilbunkar Berambar makhluk nehamunkan dengan cara mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang. Jadilah dia manusia terbaik. Karena dia menjadi manusia terbaik, diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi lagi. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim kata beliau inna allaha yarafau qawman bihadal kitab wa yadau bihi akharim sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini kitab Al-Quran ini diperlakukan dengan tujuh perlakuan dia dimuliakan oleh Allah wa yadau bihi akharim dan Allah menghinakan kaum lain karena su'ek eh hare-hare kepada Al-Qur'an. Hare-hare itu cuek tadi Tujuh Sikap kita kepada Al-Qur'an seringkah saya jelaskan enggak enggak dirinci satu-satu ya, tapi cepat aja waktunya enggak cukup. Pertama wajib diimani, diyakini Qur'an ini wahyu Allah, kalamullah bukan karangan orang. Yang keduanya Dibaca secara musalsal. Musalsal itu berkesinambungan, bersambung. Kalau sungguh-sungguh ini ringan, super ringan. Satu juz odjz oh paling menghabiskan waktu satu jam. Coba umpamanya sebelum sholat sempatkan enam menit membaca Al-Quran Berapapun yang kita dapat Selembar, dua belak, lembar Enam menit Setelah beres sholat, baca lagi Enam menit, dua belas menit Satu kali sholat Lama enggak? Enggak, enggak lama Lakukan setiap sholat Sholat kan lima kali Dua belas kali lima Enam puluh menit sejam Satu juz itu And ringan Although it's there one day panjus. Tapi karena kita gak sungguh-sungguh Kayaknya satu juz Satu hari itu Oh berat banget kan gitunya Pada coba kita kalkulasi Kita hitung-hitung Satu juz itu satu jam Bagi lima aja 12 menit Karena sholat lima kali sehari semalam 12 menit sisihkan 6 menit sebelum sholat 6 menit setelah sholat Dan 6 menit itu nyala. Nah. Kalau duduk 6 menit enggak akan kesemutan. Enggak akan cangkir pegal ya. Ya cangkir si, deh pegal deh. Walaupun cangkir ya geser aja sedikit hilang itu cangkir cuma 6 menit kok ya. Tapi ya kama kekurangan sungguh sungguhan kaum muslimin Oh itu sesuatu yang berat untuk diterapkan Sehingga 30 Juz Al-Quran itu sebulan itu bisa berulang terus Setahun 12 kali Ini idealnya begitu dan itu enteng ringan kalau dikalkulasi Tapi sekali lagi kalau orang bersungguh-sungguh akan mencari seribu cara tapi kalau tidak sungguh-sungguh akan mencari seribu alasan. Oh dah saya matu sibuk. Oh dah saya matu. Ah macam-macamnya. Dah. Jadi yang kedua baca secara musalsa. Ketiga hafalkan semaksimal yang kita bisa. Sehari seayat, sehari dua ayat, ya. Ketiga itu ketiga. Keempatnya fahami artinya. Syukur-syukur kalau tafsirannya Gitu ya Kelimanya amalkan Aplikasikan dalam kehidupan kita Yang keenamnya Ajarkan semampu kita Dan terakhir yang ketujuh Bela Apabila Quran ini ada yang menghinakan Ada yang merendahkan Ada yang mau membuat Quran palsu sekarang. Ini tujuh sikap ni. Tujuh sikap kita kepada Al Quranul Kareem. Siapa ya. yang menerapkan tujuh sikap ini kepada Al Quranul Kareem, Allah akan muliakan. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Siam yang tadi, Inna Allahirfa'uqawman bhiha adalah kitab. Ya, Allah akan mengangkat derajat kemuliaan seseorang karena mereka memuliakan Al-Quran dengan tujuh sikap tadi. Wa yabaubihi afid Allah menghinakan kaum yang lain karena mereka suek terhadap Al-Quran Mekarim tersebut. Nah, jadi ternyata orang yang belajar Quran mengajarkan Quran berarti mengobati diri sendiri, mengobati orang lain. Orang itu menjadi manusia terbaik, Allah angkat, derajat kemuliaannya, baik di mata manusia, di dunia, apalagi di akhirat nanti. Coba lihat beberapa fenomena berikut ini. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti mulia. Pasti diagungkan. apapun itu. Pertama, para malaikat, itu semua mulia. Tidak ada malaikat yang hina. Tapi malaikat yang paling mulia adalah siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa? Salah satu penyebabnya dialah yang membawa Al-Quran, menyampaikan kalau kepada para nabi, para rasul, jadilah dia menjadi malaikat yang termulia. Niok, ini makhluk ni, orang siapa yang paling mulia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau yang menerima Al-Qur'an. Umatnya, mana yang paling mulia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan Allah. Allah azza wa jalla tadi mengatakan la man akuntum khairu ummatin. Ya? Kalian sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik umat? Karena mereka yang menerima Al-Qur'an. Kemudian dalam ayat itu summa arsnal kitaballadzi nastafaina min ibadina kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba pilihan kami umat yang menerima Al-Qur'an itu hamba pilihan Allah siapa kita kaum muslimin kaum muslimin menjadi manusia terbaik umat terbaik Hamba-hamba pilihan Allah. Karena mereka yang menerima Al-Quran. Yang lain tidak. Tadi khairukum man ta'lam Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran. Yang mengajarkan. Pokoknya orang atau makhluk. Baik malaikat ataupun orang atau jin. Ketika berkaitan dengan Al-Quran Mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya Itu pasti akan memperoleh barokah dari Al-Quran menjadi makhluk terbaik Kita lihat lagi umpamanya waktu Dalam setahun ada dua belas bulan Di antara bulan yang ada yang terbaik bulan apa? bulan ramadhan, kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran Allah menyatakan syahru ramadhan alladhi unzila fihi Al quran hudan linnas bulan ramadhan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Karena ada Al-Quran diturunkan maka ramadhan menjadi bulan yang paling mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya Nah, terus Ramadan yang 30 hari ada satu malam yang terbaik, lebih baik daripada seribu bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Karena di malam itu Al-Qur'an diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Jadi waktu dimuliakan Karena di sana ada Al-Quran Makhluk baik malaikat Termasuk manusia atau jin Dimuliakan karena Al-Quran Termasuk benda coba Mushaf, kertas Ditulis al Di sana memperlakukannya beda loh. Tidak sembarangan Tidak boleh ditaruh di, di, di, di bawah, diduduki Di injek, gak bisa, tidak boleh Kertas lain boleh. Yang tidak ada tulisan Al-Quran. HP. Dalamnya ada? Aplikasi Al-Quran? Ada. Ketika aplikasi Al-Quran dibuka di dalam HP. Terlihat di screennya, di layarnya. So, tulisan Al-Quran. Tidak boleh disimpan di bawah, diduduki. Kalau mau... Tutup dulu aplikasinya sehingga tidak lagi tulisan Al-Quran boleh disimpan di bawah. Dia berubah fungsi bukan lagi menjadi mushab Al-Quran tapi menjadi HP biasa. injak boleh diduduki boleh. Tapi pas Al-Quran aplikasi Qurannya dibuka dan ada tertera hurufnya gak boleh lagi dihinakan di, di, di bawah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan. Besarnya pengaruh Al-Quran Kepada apapun ya. Nah Itulah Hidayah yang pertama Hidayah irsyad Wadilalah Berupa ilmu Penjelasan, penerangan Dan Al-Quran Berisi itu semua Makanya disebut hudan Inilah hidayah yang pertama Kedua Ini yang jauh lebih penting sudah menghabis waktunya juga Karena ini baru mengkodima Belum ke inti Kedua Hidayah Taufiq oh. Kita sering mendengar mudah-mudahan kita dapat Hidayah dan taufik dari Allah Kan gitu ya Hidayah Taufiq Hidayah Taufiq Berupa dua Pertama Keinginan untuk Beribadah, beramal soleh Berbuat baik Ada masyia Ada iroda Masyia atau iroda itu Kehendak atau keinginan Keinginan untuk apa? Untuk berbuat baik Beribadah, beramal soleh Melakukan banyak kebaikan Menjauhi semua dosa maksiat yang diharamkan Ada keinginan Itu pertama Kedua Al-istihto'ah Kemampuan Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengamalkan Apa yang diinginkan Tadi Dua ini Antara irodah dan Istihto'ah berpada Menyatu Lahirlah amalan so, Kenapa kita sekarang Datang ke sini Karena ada dua ini Begitu kita dapat BC Lalu dibaca Ada pengumuman Hadiri kajian Di Masjid Sumarekon Eh Masjid Al-Azhar di Sumarekon Temanya ini Ustadznya ini dan seterusnya Mungkin tersebar keratusan atau ribuan orangnya. Ada yang kita baca ingin ah, saya ingin hadir. Ada yang baca ah enggak enggak nggak ingin hadir. Tahu lah isinya kajian madua ngajak baik, melarang buruk. Isinya apapun itu kesimpulannya kan gitu nya. Makanya enggak tertarik untuk hadir. Nah. Ada yang ingin, ada yang tidak Kita begitu dapat becek lalu dibaca Ada keinginan, itu pertama Kedua ada kemampuan Dari segala segi Dari segi waktu, tidak sibuk Dari segi kesehatan Sehat kita, tidak sakit Dari segi finansial Ada ongkos ya Untuk taksi online atau ojol ya atau yang dekat jalan kaki pokoknya dari, segi, dari segala segi kita mampu berpadulah dua hal itu keinginan dan kemampuan berpadu lahirlah amalan yang kita lakukan sekarang ada orang yang ingin aduh ingin tapi saya sakit gilu-gilu semuanya gitu ya ada lagi ingin, tuh tapi sibuk ada kepentingan ini kepentingan itu kan gitu ya. Nah akhirnya tidak hadir. Hidayah taufik adalah hidayah Allah berupa dua hal ini. Sekarang kita usut lagi. Kenapa kita ingin hadir sementara yang lain tidak ingin hadir? Dari mana keinginan itu? Apakah keinginan itu ikhtiar kita? Saya begitu di BC, Ada dibaca Saya ingin memunculkan keinginan untuk hadir dalam diri Apakah begitu? Enggak Munculnya ujuk-ujuk ya Sebenarnya tidak ujuk-ujuk Allah yang kasih keinginan itu Al-Quran menyatakan وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِ Kalian tidak akan punya keinginan. Keculi Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Kalian tidak akan punya kehendak untuk apapun. Keculi Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Jadi kenapa kita tiba-tiba ingin itu Allah yang kasih. Ini berarti salah satu unsur hidayah taufik sudah Allah berikan kepada kita. Tu pertama, kedua, tadi kan unsur yang kedua istitohah kemampuan. Siapa yang ngasih kemampuan kepada kita? Allah juga. La hawla wa quwwata illa Allah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dan upaya? Itu-itu juga ya. Etah etah kene Sami mawon Kenapa diulang dua kali beda Al hawl dan al quwah dua-duanya al istittaa Apa bedanya para ulama menerangkan diaturan jelas nash al basar rahimahulam kitab tauhidul akbar ketika menerangkan hadis tentang al hawl dan al kuah tidaklah Kedua belah al hawl adalah al istittaa لجلب المنافع والقوة الاستطاعة لدفع الموارد. Al hawal adalah kemampuan untuk meraih seluruh yang manfaat, sedangkan al kuwa adalah kemampuan untuk menolak semua yang malarat, menjauhi semua yang darat. Dua-duanya, baik kemampuan untuk meraih yang manfaat Atau menolak yang manfaat Semuanya Allah yang kasih Kenapa kita waktu luang Kenapa kita sehat Kenapa kita punya uang Semua Allah yang kasih Orang lain sehat Tapi diberi kesibukan oleh Allah Tentang urusan dunia Ada yang waktunya luang Tapi diberi penyakit Gak mampu hadir Ada yang sehat Kemudian waktunya luang Kere gak punya ongkos kesini dan jauh macam-macam gak dikasih oleh Allah berpadunya dua hal ini keinginan dan kemampuan ini yang disebut dengan hidayah taufik begitulah cara Allah memberikan hidayah taufik kepada kita nah inilah jenis hidayah kedua, hidayah taufik cuma beda dengan hidayah pertama kalau hidayah taufik betul harus dicari diikhtiarkan diusahakan tapi kalau sudah didapat gak bisa dibagi ke orang gak bisa di share gak bisa diberikan nih saya kasih hidayah taufik saya sebagian agar kamu tidak malas baca Quran nih saya mah terlalu semangat gitu gak bisa Allah berfirman dalam Al-Qur'an innaka la ahbabta walakin Allah yahdi may Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai Tapi Allah lah yang berhidayah kepada siapapun yang dikehendaki Jadi hidayah taufik mah itu hak prerogatif Allah azza wa Jangankan kita para nabi gak bisa kasih Makanya ada di antara nabi Orang terdekatnya kafir Nabi Nuh alaih salatu wassalam Istrinya kafir Nabi Lut alaih salatu wassalam Istrinya kafir Nabi Ibrahim Istrinya soleh Berapa istri Nabi Ibrahim? Dua, sudah jangan diperpanjang Cukup ya. Siapa yang kafir? Bapaknya. Azhar, tukang bikin. Patung sesumbat Ibrahim, tukang menghancurkan patung ini, tukang bikin. Nabi Musa alaih salatu, musuh besarnya, ayah angkatnya sendiri siapa? Sifir Fir'aun. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu s.a.w. Orang terdekat yang menjadi musuh besarnya pamannya Abu Jahal ya Abu Lahab itu paman bahkan tidak memusuhi bahkan membela juga tidak bisa diberi hidayah siapa Abu Talib mati dalam keadaan musyrik karena hidayah taufik hak prerogatif Allah nggak bisa diberikan oleh makhluk baik para manaiqat para nabi apalagi kita itu sekali lagi hak prerogatif Allahumma saw akan tapi nah ini yang kemudian membuka peluang bagi kita untuk ikhtiar dapat hidayah taufik Allahumma saw banyak menjelaskan dalam Quran atau melalui san melalui san nabinya saw siapa saja orang yang akan diberi hidayah taufik oleh Allahumma saw hidayah taufik itu hadiah Atas prestasi kebaikan yang dilakukan oleh manusia Contoh nih Agar kita dapat hidayah taufik ya Ikhtiarkan, cari Jangan sampai ada seorang akhwar Masih Belum menutup aurat Ditegur, kamu tutup tuh auratnya Cantik begitu jadi sumber fitnah bagi laki-laki Ya saya tahu ini wajib tapi dah belum dapat hidayah. Ada yang gitu ya. Sadar dia betul belum dapat hidayah. Cuma di mana salahnya? Ucapannya benar salah. Benar dia belum dapat hidayah. Terus salahnya apa? Dia tidak berusaha mencari hidayah itu. Dia tidak berusaha meraih memperoleh hidayah itu. Akhirnya terus saja gitu. Ya. Kamu kapan mau aduj ya nanti kalau sudah dapat sidaya. Cari bukan nanti. Boleh dalam hari kita ber cermin atau mencontoh para pemain bola. Para pemain bola diam gitu nunggu operan. Tidak, dia berlari mencari posisi yang bagus untuk memperoleh operan bola kan gitu ya. eh gitu. Nah, hidayah Allah hak prerogatif Allah tapi wajib dicari. Bagaimana cara-cara caranya? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Banyak di antaranya nih. Allah berfirman wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malanakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, qawlan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ini juga dikutip oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam kitab Nasihatil Nisa. Kata Imam Ibn Katsir maksud yuslih lakum a'malakum ayat Allah akan memberi taufik kepada kamu untuk beramal sore Ucapkan oleh ucapan yang baik Akibatnya Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kamu untuk beramal sore Ini mengisyaratkan Salah satu orang yang akan diberi hidayah taufik oleh Allah Adalah orang yang berkata baik Menjaga mulut apa perkataan baik? Baca Al-Quran, berdikir, menasihati Belajar dan mengajarkan ilmu Berbicara yang baik Kepada sama manusia Itu kawlan sadida Siapa yang melakukan itu Mengatakan yang baik Allah kasih hidayah dia Karena itu aplikasi dan iman Mengkana yu'minu billahi wal yu'min ahir Faliakul khairan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah dia berkata baik atau apikasi iman siapa yang iman ngomongnya harus baik, lisannya harus terjaga siapa yang menjaga lisan, hanya berbicara yang baik Allah kasih hidayah, taufid ini yang pertama contoh saja ini. dan ayat yang lain banyak Contoh dari hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Rasulullah SAW. Alaihum bissideqie fa inna sideqo yahdi ilal birri. Wajib kalian berkata jujur. Karena jujur itu yahdi. Yahdi itu memberi hidayah. Menuntun pelakunya kepada perbuatan bir Karena jujur Allah memberi hidayah kepada dia Untuk melakukan perbuatan bir Apa itu bir? Bukan minuman kadek Bir itu dalam dua bentuknya Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Suley al-Uthaymin utsaimin Bir pertama Al-huruj minal ma'asi Keluar dari kemaksiatan Berhenti dari kemaksiatan Siapa orang yang berhenti dari kemaksiatan itu sudah berbuat baik Siapa orang yang menahan diri dari berbuat maksiat itu perbuatan baik Siapa orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu itu perbuatan baik pun tanda serak makna Allah berfirman fa amman amma khafa maqama wa naham nafsah anil hawa fa innal adapun orang yang takut maqama rabbih dalam bahasa Arab maqam itu disebut Isim makan atau isim zaman. Makom itu bisa tempat berdiri, bisa saat berdiri. Makom di sini saat berdiri. Faamman khaf makomarobis. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat? Takut Allah murka ketika jumpa. Wanahan anil hawa, makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dia tahan dirinya dari berbuat dosa maksiat. Fa'inna jannah ta hiyal mawak, surga itu tempat dia kembali nanti. Dia apresiasi allah. Ya. Ada keinginan berbuat dosa, berbuat buruk, dia tahan. Itu amal soleh. Itu bir. Makanya kan ada tiga orang berangkat ke hujana berteduh di sebuah gua eh longsor sampai batu jatuh menutupi lubang gua itu kan tertutup didorong oleh bertiga terugat ugat acak apa artinya bahasa betawi tidak tidak bergeser, tidak bergeming Gitu ya Bisa mati mereka tuh Ya Apa yang terjadi, ini pasti semua pernah dengar ya Tiga-tiganya Bertawasul Kepada Amal soleh masing-masing Salah satu Amal soleh yang dilakukan Oleh salah satu Di antar tiga orang ini adalah menaam diri Dari maksiat Salah satunya kan Ada orang ya Allah uh, Saya mempunyai saudara sepupul wanita yang cantik Yang saya cintai dengan kecintaan yang puncak Kecintaan seorang lelaki kepada seorang wanita Diajak maksiat selalu menolak Suatu saat datang masa baca orang kelaparan di mana mana. Saya punya stok banyak. Mungkin persis zaman sekarang beras Maha, sudah mahal jarang lagi nih mahal tapi ada masih bisa dibeli loh. Ini sudah mahal tidak ada kemana tuh orang yang si mana Setelah dilacak itu habis Diborong oleh para caleg Untuk serangan fajar Katanya gitu Gak tahu bener gaknya nih Sudah melakukan serangan Fajar gencar Kalah gak kepilih Di Bandung susah gak tau di Jakarta sana Sama ya Sampai di mana tadi sebelok ke beras segala, <gayanya> suka gatel aja ini. Oh ya, ada sebut sebut klik. Saya punya stok beras yang sangat makanan. Orang kelaparan, sebupusai itu datang, kelaparan, minta makan, minta bantuan, boleh, asal layani dulu saya sekali dua kalinya sampai ketiga kali sudah enggak kuat saking lemesnya dia bilang boleh asal diberi sekian sekian sekian pas saya mau berbuat mau menzinahinya wanita ini berkata ittakila walla taqsiru qatan illa bihakim takutlah kamu kepada Allah jangan kamu hancurkan pecahkan cincin keculi dengan haknya, maknanya nikahi dulu gitulah, gitu mendengar itu langsung saya takut langsung saya urungkan niat saya langsung tinggal prum tinggal berbuat gak ada yang bisa menghalangi dia keculi karena dia takut kepada Allah akhirnya dibebaskan oleh itu dengan membawa bantuannya dan tidak disentuh sama sekali Lalu dia berdoa, ya Allah kalau apa yang saya lakukan itu adalah amal saleh yang Engkau terima, dengan amal saleh itu bukakan pintu gua ini. Apa yang terjadi? Seret itu batu bergeser. Tapi belum bisa keluar karena masih kecil. Kata orang Sunda, "Makasih kan Sundanya, Jawa Barat." Masih melengi, belum molongo. Kalau melengi itu lubangnya kecil, kalau molongo besar, besar. Jadi kalau dengan e kecil, dengan o besar. Mensren kecil moncong, meletet, molotot, nengtet, mongtot, macam-macam, ya. Dan seterusnya banyak tuh contoh-contoh. Bisa puluhan saya kasih ini baru melengi, belum? belum. jadi mana bisa keluar? dan seterusnya kita hanya sampai melengi, gak perlu sampai molongo karena ini, intinya dari hadis yang barusan kita tahu menahan diri dari dosa, maksiat, kesalahan itu itu amal soleh termasuk bir inilah makna bir yang pertama Siapa yang berkata jujur, jujur ini amal soleh. Allah kasih hidayah dia untuk keluar dari dosa masyarakat yang selama ini sering rutin dia lakukan. Kedua, yang kedua adalah melakukan amal soleh yang selama ini tidak pernah dia lakukan atau berat dia lakukan. Jadi siapa orang yang jujur Allah akan beri hidayah Baik hidayah untuk keluar dari dosa dan nasihat Ataupun hidayah untuk melakukan sebuah amal yang selama ini belum dia lakukan Ini menunjukkan bahwa jujur termasuk amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah Wa SWT Intinya semua amal baik semua amal soleh, semua amal ibadah, apapun bentuknya itu mengundang turunnya hidayah dari Allah untuk melakukan amal soleh berikutnya setelahnya. Ini nah, itulah cara mencari hidayah. Termasuk hadir ke kajian, termasuk mendengarkan kajian ilmu itu amalan pengundang turun hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah. Maka walaupun hidayah Taufiq hak prerogatif Allah, tapi Allah telah jelaskan bagaimana caranya agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka lakukan ikhtiar tersebut, muhawalah atau usaha tersebut sampai Allah azza wajalla betul-betul memberikan hidayahnya kepada kita. Nah, inilah hidayah yang kedua, hidayah atau Al taufik. Al-Qur'an berisi dua-duanya ya, hidayah irsyad, ya hidayah taufik. Ya, berisi ilmu, sumber ilmu, penjelasan, informasi, pencerahan, semua keterangan yang kita butuhkan ada dalam Al-Qur'an. Ya juga Al-Qur'an itu Hidayah taufik Apa maknanya Siapa yang memperlakukan Al-Quran Dengan salah satu perlakuan Di antara tujuh tadi Allah akan turunkan hidayah Siapa yang membaca Al-Quran Allah kasih hidayah Karena membaca Al-Quran termasuk Qaulan sadida tadi Ucapan yang baik Ya, Siapa yang menghafalkannya Allah akan kasih hidayah Siapa yang mengamalkannya Allah akan kasih hidayah Siapa yang mengajarkannya Allah akan kasih hidayah Jadi memperlakukan Al-Quran Dengan perlakuan yang mana saja Di antara tujuh tadi Itu bisa mengundang Turunnya hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu tak heran apabila orang yang membaca Al-Quranul Karim hatinya akan bersih. Kenapa? Pertama, dia dapat informasi yang banyak tentang ilmu dan itu menghilangkan penyakit kebodohan. Yang kedua, turun hidayah dari Allah untuk beriman dan beramal soleh. Dan itu merupakan obat bagi syahwat Tadi dikatakan salah satu bentuk perbuatan bir adalah Atau perbuatan baik Lepas dari dosa Meninggalkan maksiat Meninggalkan kebiasaan buruk Dan itu membersihkan hati Yang ketiga nah Ini yang tak kalah hebatnya Memperlakukan Al-Quran dengan salah satu di antara tujuh perlakuan tadi Itu menghapus dosa-dosa Kenapa demikian? Karena pertama Memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan yang tujuh tadi itu Al-Hasanat Al-Hasanat itu kebaikan Dan setiap kebaikan menggugurkan dosa Allah berfirman innal hasanati yudhibna asayyat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sedangkan dosa tadi penyakit. Dosa itu kotoran yang mengotori hati. Dengan diapuri dosa, bersihlah hati. Ini yang pertama. Terus yang keduanya. nah Ini yang tak kalah hebatnya nih. Ya. Dengan membaca Al-Qur'an selain hidayah, selain ampunan atau magfirah, ada rahmat dari Allah, ada sakinah atau ketentraman jiwa dari Allah, ada juga naungan para malaikat dan pujian Allah di hadapan para malaikat bagi orang tersebut. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau majtam'a kaumun fi baitin min buyutilah yatlu na kitab Allah wa tada Rasulna fi ma baynahum illa hafat malaika malaikah wa gashyatum rahma Wa ungzilat taalehimu wa dakkarahumullahu fi maninda. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti masjid al Azhar di Summarecon Bekasi ini berkumpul. Ya mereka membaca kitab wa yata darosu nafimah baynahum, lalu saling mempelajari isinya Di antara sesama mereka. Seperti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan membedah Al-Qur'an. Banyak ayat yang tadi sudah saya jelaskan, saya pedar gitu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya kecuali hafat semua malaikat. Para malaikat akan mengerumuni mereka. Di sini banyak loh malaikat. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi S.A.W Innal malaikata La tadu ajnihatah Li talibil ilm ridun Bima yasna Sesungguhnya para malaikat Meletakkan sayap-sayap Mereka Bagi orang-orang yang sedang mencari Ilmu karena ridu Terhadap apa yang sedang mereka lakukan Berkata Al-Khattabi Ini suai riwayat Imam Muslim Kata Imam Al-Khattabi Makna meletakkan sayap itu ada tiga. Pertama adalah An Nuzul fi Majlis ilmu ada mutirun. Mereka turun ke majlis-majlis ilmu dan saat itu tidak terbang. Dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Innalillahi malakatan sayyarah. Sesungguhnya. Allah memiliki beberapa para malaikat yang sayar Sayar itu jalan-jalan kesana kemari Bukan jalan-jalan Terbang-terbang kesana kemari Karena terbang mereka Buatnya saya Mereka mencari majlis-majlis ilmu Dan ketika mereka dapat majlis ilmu Mereka saling uh, ber -ber berteriak Ini yang kalian cari Hayo ngumpul Akhirnya mereka mengumpul Hatta yamla bainas samai dunyaw wal ar. sampai memenuhi antar langit dunia dan bumi tempat mereka berkumpul. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah salah satu perawi di sini mendemonstrasikan para malaikat bertumpuk di, uh, satu di atas yang lainnya terus dari boleh tempat berkumpulnya orang ngaji sampai ke langit dunia. Kata Syaih Al-Uthaymin Rahimahullah ketika bahasa di sini menunjukkan super banyaknya para malaikat yang mengerumini suatu majelis ilmu. Dan malaikat tidaklah hadir kecuali bersama dengan rahmat dan barakah Allah. Ya, Jadi sini banyak malaikat. Hanya kita tidak bisa lihat. Tapi ini cukup menjadi kebanggaan Pulang dari sini bilang. Tadi malaikat banyak hadir loh di hadiah ajar semua rekod. Wah masa iya, kamu lihat? enggak Kok tahu? Nabi Salaf Sam yang memberitahu. Jadi malaikat. Terus wa wa rahmah Allah mencurahkan rahmat kepada mereka kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Rahmat, membersihkan hati Dan melembutkan hati Ini salah satu fungsi rahmat Al-Quran itu Lihat Surah Ali Imran 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ walau kunta كُنْتَ فَضَّنْ غَلِدَ الْقَرْبِ لَنْفَضُ مِنْ حَوْلِ Karena rahmat Allah kepada engkau, Hey Muhammad, kamu bersikap lunak, lemah lembut kepada mereka. Nabi bersikap lemah lembut, karena rahmat Allah. Rahmat itu bisa melemah lembutkan, melembutkan hati orang, melembutkan sikap orang. Farokunta, farban walidalfakal lanfadumin hal. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka lari menjauhinya. Ini mengisyaratkan rahmat membuat hati lunak, lembut tidak keras, sikapnya juga menjadi lunak, lembut, tidak kasar. Ini salah satu di antara fungsi rahmat. Allah curahkan rahmat. Makanya ya, kalau di antara kita punya teman atau saudara yang keras hatinya, bandel, kasar, sikapnya gusur dia suruh hadir di majelis pengajian, biar dapat rahmat Allah. Wa amzilata alaihimus Allah juga menurunkan sakinah ketentraman jiwa kepada mereka. Siapa yang hadir dalam majelis kajian, Allah akan tenangkan jiwanya, akan tentramkan hatinya. Lihat, apa fungsi sakinah? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fath ayat yang keempat 4 Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyadadul imanama imanihim Allah yang Allah lah yang telah menurunkan sakinah ketenangan jiwa ketentraman hati kepada orang hati orang-orang mukmin -orang, untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya fungsi sakinah mengundang turun hidayah dari Allah untuk menambah iman tuh lihat ini karena karena hadirlah majlis ilmu seperti ini terus wadzakrahumullahu fiman indah Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Hari ini menjelaskan empat di antara keutamaan hadir dalam kajian seperti. Ini. Pertama ada kerumunan para malaikat. Kedua turun rahmat. Ketiga turun sakinah. Keempat, pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat, dan ini yang disebut dengan solawat Allah kepada manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ati'limi ini diterima dari Mirbad bin Sari, ah, dari oh, oh, apa? Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu kata Abu Umamah, su suila li Rasulillahi sallallahu salam rajulan. Ahaduhu ma'alim wal akhir abid. Nabi Salam ditanya tentang dua orang. Siapa dua orang ini yang lebih utama? Satu ahli ilmu, satu ahli ibadah tanpa ilmu. Mana yang lebih utama? Kata Nabi Salam. Fadl ilmi. Kata beliau. Fadlul 'alimi 'alal 'abid kafadli 'ala abdna. Muphiri wa khafadhil qamari lailatal badri 'ala sa'il kawakibah Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Seperti keutamaan diriku dihadap, di, dibanding orang terendah diantara kalian dalam ayatil seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Terus beliau melanjutkan innallaha wa malaikatahu wa ahlas sama wa ahlas samawati wa hab hatta namlah fi juhriha wa hatal hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Para malaikatnya Seluruh makhluk penghuni langit Penghuni bumi Sampai Semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka Ikan-ikan yang ada di lautan Bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia Hadis ini Solawatnya kepada ustaznya Kepada yang mengajarkannya tapi dalam hadis yang diterima dari Saufan bin Asal, ya, dia Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min amdin, koroja min baithiyatami Ya nafihiyatami fi ilman. Tidak ada seorang hamba keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu kecuali Allah akan bersolawat, malaikat juga bersolawat kepada orang itu. Yang belajar, yang mengajar semua dapat selawat dari Allah dan para malaikat. Kita ini selama ngaji Allah dan para malaikat selawat terus kepada kita. Apa yang dimaksud dengan selawat Allah? Berkata Imam Abdul Aliya. Abdul Aliya itu dikategorikan oleh para ulama sebagai tabi'in. Padahal berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut tabiin? Karena ketika berjumpa dengan Nabi Ali shalallahu alaihi wasallam dia masih kafir, belum Islam. Setelah Nabi wafat baru dia masuk Islam dan belajar Islam kepada para sahabat. Tapi karena walaupun walaupun belajar kepada para sahabat, tapi ketika Nabi masih hidup pernah berjumpa maka dianggap lebih utama daripada tabiin lain. Berkata Abu Aliyah, Salawatullahi ala amdihi tanaahu alaihi in dal malakik. Salawat Allah kepada hamba-Nya, maksudnya adalah pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Itu salawat dari Allah. Itulah maksud dari sekata wada karohumullahu fil fiman indah Allah menyebut nama mereka dalam konteks memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Jelas salawat dari Allah. Adapun salawat para malaikat istighfar dan tarahum mereka kepada orang yang sedang belajar dan mengajar. Selama kita ngaji. Para malaikat Allahumma gfirlahum Allahummarhamum Ya Allah ampuni mereka Ya Allah rahmati mereka Karena doa malaikat ini Selama ngaji Turun magfirah Ampunan dari Allah Turun juga rahmat dari Allah Coba, Bagaimana mungkin Ngaji ini tidak menjadi Hidayah sumber dan penyebab Turunnya hidayah bagi kita sekalian itulah salah satu di antara cara mencari hidayah Allah ngaji, dapat dua jenis hidayah ini ya hidayah berupa ilmu dapat, ya hidayah taufik juga dapat berdasarkan hal itu maka tak diragukan lagi Al-Quran mengobati Jiwa yang sakit Hati yang terjangkiti oleh penyakit Syubhat dan syahwat Syubhat disebabkan karena kebodohan Itu bisa diobati Dengan Al-Quran Karena Al-Quran adalah sumber ilmu Syahwat juga bisa diobati Dengan Al-Quran Dengan cara dipelajari dan diamalkan Karena mempelajari Dan mengamalkan Al-Quran Itu bisa menghilangkan Keinginan-keinginan untuk berbuat dosa Untuk berbuat maksiat Untuk melalaikan perintah Allah Untuk melanggar larangan Allah Itu akan terhindarkan dengan cara Mempelajari Al-Quran Al-Karim Dari sinilah kita mengetahui bahwa Salah satu cara untuk mengobati hati Memperbaiki hati yang rusak Mengobati hati yang terjangkiti oleh penyakit Adalah Al-Quran Perlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan tadi Apa tujuh artinya? Pertama meyakini kebenarannya Kedua baca secara musalsal, Secara berkesinambungan Ketiga hafalkan semampu yang kita bisa keempat amalkan untuk pribadi kita aplikasikan kelimanya di apa? didakwahkan atau diajarkan kepada orang lain. Keenamnya diapakan? dibela kehormatan kemuliaan Al-Qur'anul Al Karim tersebut ya. Ketujuhnya apa tadi? Ada yang kelewat tadi Difahami Difahami Coba diantara tujuh sikap ini Berapa sikap yang sudah kita lakukan kepada Allah laku? Diakini udah ya Pastilah kita meyakini Siapa yang ragu ini musab, uh, Ini adalah kalamullah Kufur dia Kedua dibaca Suka dibaca? suka. Berapa bulan sekali? harus setiap hari ya dan sehari berkali-kali ketiga dihafalkan sudah hafal sudah pulhuma <guluh> surat paling favorit ya cepat difahami di, di, di, di maknanya coba, kalau coba kalau bisa cari halal koh tafsir alquran agar bacaannya benar Cari halal fathah Al Quran agar kita nambah-nambah hafalan. Cari halakoh, tarjama atau tafsir Al Quran agar kita bisa memahaminya. Ya, perlakuan dengan tujuh perlakuan tadi dijamin, janji Allah melalui santrusnya bah orang itu akan menjadi manusia terbaik. Orang itu akan dimuliakan, diangkat kemuliaannya oleh Allah. Dunia dan akhir Pasti akan terkena juga kepada kita Sekaligus memperlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan tadi Mengobati hati kita Membuat jiwa kita yang sakit menjadi sehat Bahkan yang mati bisa menjadi hidup kembali dalam keadaan sehat dan ini menjadi sumber kebahagiaan kita Dunia dan akhirat Tahu tidak? Ada satu kitab Yang di surat Imam Ibn Qayyim Judulnya Miftahuddarissaada Kunci negeri kebahagiaan Negeri kebahagiaan itu surga Apa kuncinya? Ternyata ilmu kitab ini kita bahas di Ramadan yang lalu di Selat Cauk di, di Mesjid saya di sana belum tuntas Ramadan ini pada waktu Idul Fitri terakhir akan kita lanjut siapa yang minat boleh ikut boleh daftar siapa cepat dia ya dapat karena kuota terbatas ya sudah habis waktu yang kita uh, miliki baru satu obat bagi hati yang sakit yaitu membaca al-qur'an nanti obat-obat ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita masuki sesi tanya jawab wassalamu ala nabi nabi muhammadino ala alihi washabi wa wasallam secara umum dan ringkas tolong sebutkan amal-amal pengundang hidayah Bagusnya ini Menjadi judul Sebuah tablik akbar Judul kajiannya Kiat meraih Hidayah dari Allah Ini bisa dua jam Bisa lima menit Hak rasul Mencintai beliau dengan benar ada yang saking cintanya kepada Rasul Nabi Muhammad S.A.W Nggak ada pahala Tulis yang lengkap alaihi wasallam Kepanjangan usah capek Eh dari capeknya itu dapat pahala Pengen dapat pahala Nggak mau capek Gabut Gaji buta Ada yang saking cintanya kepada Rasul setiap tahun mengadakan peringatan kelahiran. Apa ini bentuk cinta Rasul yang benar? Siapa yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Para istrinya, enggak ada yang lebih cinta kepada beliau dibanding para sahabat. Apakah mereka merayakan sama sekali tidak. Para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak. Yang pertama kali merayakan Syiah Fatimiyah. mengadakan ritual itu. Jadi bukan begitu cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mencintainya? Ikuti sunnah. Apa yang dilakukan, kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan, jangan kita lakukan. Meninggalkan amalan yang tidak beliau lakukan disebut sunnah tarqiyah Ada dua macam sunnah Sunnah fi'liyah dan sunnah tarqiyah Sunnah fi'liyah adalah sunnah dalam bentuk melakukan amal-amal yang dilakukan oleh Nabi SAW Sunnah tarqiyah adalah sunnah dalam bentuk meninggalkan amal yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin oleh pahala sunnah di setiap kelahiran Nabi sallallahu wasallam, jangan dirayakan. Itulah sunnah Nabi dan para sahabatnya yang disebut dengan sunnah tarqiyah tadi. Apakah bila kita mendengar kajian Dengar dari TV, Youtube Tetap dapat kebaikan Seperti yang hadir di majelis ilmu Tetap dapat pahala Dapat kebaikan Kita dengar kajian di radio Di TV, di Youtube, di internet Dapat? Dapat Dapat ilmu? Dapat Dapat hidayah? Dapat Dapat pahala? Dapat Dapat ampunan? Dapat Cuma kadarnya tidak sebesar offline tidak sebesar, hadir langsung Kenapa? Pertama Karena nilai pengorbanannya berbeda Kalau hadir langsung, pengorbanannya lebih besar ya Keluar ongkos, keluar tenaga, waktu gitu ya Ada banyak kendala macam-macam tuh Bermacet-macetan Kena angin, kena debu, kena hujan Tadi hujan kan ada unsur masyakqah. Masyakqah itu lebih besar. Masyakqah itu penderitaan. Al ajr ala qadar al Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Kadar pengorbanan. Jadi tidak bisa disamakan hadir langsung dengan menyimak di rumah ya. Kalau menyimak di rumah sambil ongkang-kaki, berbarangan ngopi, ngemil gitu ya ada chat, chat dulu balas, ada telepon halo dulu gitu kan? Banyak gangguan Jadi nilainya tetap tidak bisa disamakan walaupun tetap dapat pahala juga. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Al-Qur'an saya mungkin masih terbata-bata. Masih untung, tidak terbatu batu. Apakah dengan masihnya terbata bata bacaan Al-Quran bisa menjadi syifa bagi yang sedang proses belajar? Iya. Dia dapat dua paha Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kor Al-Quran, wetta tak tahu. Fahu alai syak falahu ajron. Siapa orang yang sedang belajar membaca dan dia terbata-bata dan kesulitan ketika membacanya baginya dua pahala. Pertama pahala karena bacaan Al-Quran. Kedua pahala dari kesulitan yang sedang dialami. Terus bagi yang mahir gimana? Tiga pahalanya. Ya, dan lebih utama yang lancar, jadi selama dalam proses belajar terus. Tapi masa terus, saya sudah begini sudah dua tahun terbata-bata terus keterlaluan, kebanyakan ya. Itu bukan proses belajar lagi, itu menunjukkan jarangnya membaca Al-Qur'an ya. Terus saja sampai nanti lancar ya. Apakah kita Bersalah Jika menjauhkan diri Dari saudara Yang kita tahu sifatnya sombong Kalau silaturahmi Banyak mahluk Iya Ada karakter orang Kalau bergaul dengan dia Lebih banyak mahluk Umpamanya Dia lebih banyak menyakiti Menyinggung atau lebih banyak mengajak gibah. Materi obrolan itu tentang keburukan orang. Kalau kita enggak perhatikan dia marah, tersinggung. Kalau kita tegur, wah sok suci. Kan gitu ya, ada Maka apa yang harus kita lakukan? Jauhi. Ya, harus dijauhi. Tidak berarti memusuhi kalau ketemu, saya hello, ya assalamualaikum, ya. Tapi bergaul rapat untuk menghindari keburukannya harus. Berkata Nabi Sallam almaruun anadini khalihi, falayandur ahadukum mai khali. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawan. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan, bergaul. Termasuk Kerabat termasuk kerabat, kalau kita banyak interaksi dengan dia, lebih banyak madaraf, lebih banyak berantemnya daripada akurnya, hindarkan. Tidak berarti memusuhi, tapi menghindarkan madaraf yang mungkin timbul karena keburukan akhlak dia. Itu tidak salah, itu benar ya. Bagaimana ustaz hati dan beragak menyatu agar sholat bisa khusyuk Karena bertahun-tahun sholat tidak bisa khusyuk Sangat mengganggu sekali bahkan sering sujud sahwi aduh, Karena lupa jumlah rohkan Karena setan suka sekali mengganggu di akhir-akhir sholat memikirkan sesuatu yang sangat tidak penting saya selalu berdoa agar Allah merahmati saya, bisa solat khusyuk. Coba setiap ahad ke berapanya ahad kedua di Bandung itu ada kajian kitab al khusyuk fi salat. Disiarkan di YouTube, di Instagram, secara live dan anunya juga ada apa rekamannya al khusyuk fi salat itu kia meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ternyata khusyuk dalam sholat itu hidayah, hidayah dari Allah. Orang, orang akan bisa khusyuk tanpa hidayah. Secara teori khusyuk itu bisa diikhtiarkan dengan cara menghayati. Apa yang diucapkan oleh lisan hayati oleh hati. Fikiran, lisan, hati sinergik berpadu. Lisan mengucapkan doa, bacaan sholat. Kemudian fikiran menterjemahkannya, hati menghayati. Maka di sini dapati kekhusyuan. Sehingga hati fikiran itu nggak ada waktu untuk memikirkan masalah duniawi karena fokus. Menghayati bacaan sholat Kan gitu teorinya Dengan teori ini Harusnya para ulama Para ustad yang faham Ngerti Makna bacaan sholat harusnya khusyuk Apakah para ustad pasti khusyuk? Pasti Belum tentu khusyuk Walaupun faham Maknanya Tapi muncul ya pikiran Munculnya pikiran ini azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiat. Berkata Imam Dulqaib rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa ad -Dawad -Dawad. ya. Kata beliau kalau kamu bermaksiat kepada Allah, Allah tidak akan menghukummu dengan mencabut nyawamu Menghentikan dizkimu, ya, Menghentikan degup jantungmu Atau yang sesuai Tidak Tidak dengan cara begitu Allah menghukumu Tapi Allah menghukummu dengan cara disabut, Disabutnya hidayah Untuk berbuat baik Dihambarkannya ibadah Sholat, doa, dikir Bacaan Al-Quranmu Sehingga semua ibadah yang kita lakukan Terasa hambar Itu adalah hukubah Itu sanksi Itu azab Hukuman dari Allah atas kemaksiatan kita Oleh karena itu Maka Raih kehusuan Dengan cara Seperti kita meraih hidayah Untuk melakukan amal lain Bagaimana caranya Di luar sholat Jauhkan kita Dari dosa, dari maksiat Dari kesalahan Jangan abaikan perintah Allah Jangan langgar larangan Allah SWT. Dan seterusnya Maka dengan cara seperti itu Allah akan memberi hidayah Kepada kita Dengan difokuskannya hati Dan pikiran kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap bacaan Salat kita Yang pertama, kedua Latih hati pikiran kita Untuk selalu mengaitkan semua kejadian Terhadap urusan akhirat Para ulama ketika melihat ada orang yang sedang bakar kambing dibolak balik Nangis dia Kenapa ingat kepada ayat Dan ketika wajah-wajah mereka dibolak balikan di atas api neraka Itu yang kebaikan nangis itu kami yang digitu-gituin kebayang kalau itu tubuh atau wajah kita di atas neraka wallahu al a'lam. Dikaitkan dengan akhirat. Ada seseorang anak bersalah ke ibunya tidak nurut banal diusir sama ibunya. Kawoi lah, pergi sana ditutup. Anak menangis menjerit menggedor-gedor, "Mama buka pintu, mama buka pintu." Lama-lama oleh ibunya dibuka juga. Kemudian disambut lagi dia langsung ingat kepada hadis bahwa Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya dibanding kecintaan seorang ibu kepada bayi yang sedang disusuinya ketika ada seorang yang wanita yang menyusui kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat bagaimana pendapat kalian apa mungkin wanita itu Melemparkan anak yang disusunya ke dalam api tidak ya Rasulullah, mustahil demi Allah tidak mungkin dia melemparkan anak yang disunya ke dalam api karena cinta sayang kepada anak dan Anda harus ingat puncak kecintaan seorang ibu kepada anaknya adalah ketika menyusui. Ketika baik menyusui itu ada komunikasi batin antara si ibu dengan si anak. Coba tanya ke emak-emak betul nggak emak-emak, ya? Jadi ketika menyusui itu ditatap, diusap, dilihat jarinya bisi enam gitu, kalau ada nyamuk wuh, gitu, nah, itu puncak kecintaan seorang ibu kepada anak adalah ketika menyesuinya. Jadi disedotnya asi ibunya oleh si anak itu menciptakan komunikasi batin antara si ibu dengan lebih sayang. Maka karena saking sayangnya, nggak mungkin si ibu itu melemparkan, jangankan melemparkan si anak masih ingin nyusu nggak berani dicabut itu. Saking sayang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding kesintaan ibu itu kepada anak yang disusui. Kalau seorang ibu marah kepada anak lalu disuruh keluar di pintunya dikunci anaknya. Mama maafkan tidak gitu-gitu lagi. Dibuka lagi pintu diambil lagi. Ingat. Allah lebih cinta kepada hambaNya dibanding kecintaan ibu kepada anaknya. Jadi si hamba walaupun pernah durhaka, mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah, kalau dia datang kembali mengetuk pintu hidayah dan taubat dari Allah pasti Allah akan terima taubatnya. Selalu dikaitkan semua kejadian dengan akhirat, dengan al-quran dan hadis. Di luar solat kita begitu. Selalu memikirkan akhirat, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur gitu ya Nah pas masuk ke dalam sholat, doa dan bacaan dalam sholat Kebanyakan tentang akhirat jadi klop karena umpamanya kita di, di luar sholat berpikir dunia Terus bagaimana cara dapat uang Bagaimana cara dapat posisi Jabatan, pangkat, popularitas Kekuasaan Nanti pas masuk sholat juga ke bawah-bawah Dalam sholat Nah Ikhwan Ahwat Hindari main game Lewat PS, lewat laptop Lewat HP ya. Karena kalau kita main game Nanti pas masuk sholat itu screen HP kita terbayang dalam sholat. Coba main satur scar, stair gitu. Setelah itu, adem. Sholat dulu bagus. Dalam sholat depan satur itu terbayang. Posisi oh ini, benteng di sini menteri di sini raja nanti kalau ah bisa terbayang. Jadi dalam sholat syaitan akan menghadirkan. Apa yang paling dominan yang kita pikirkan di luar sholat akan terbawa ke dalam sholat. Sehingga kalau di luar sholat kita lebih banyak berpikir akhirat, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur dan seterusnya. Di luar sholat banyak pikir gitu, pas masuk sholat, oh sudah, ya itu lebih, lebih mudah untuk meraih kekhusyuan. Jangan lupa untuk berdoa untuk agar Allah memberikan hidayah kehusuan dengan cara diantaranya jalannya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu Itu dari itu akhirnya itu. Awalnya gimana? Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wal azzi wal kasr wal bukhri wal Allahumma atin nafsi taqwa wa zakiyha anta khairu man zakkaha anta waliyha mawlahu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yahsha min da'watin aw nafsin la yashba'u aw min da'watin la yustajabu itu doa minta kekhusyuan minta dibersihkan hati untuk meraih kekhusyuan Terakhir, kita mulai tadi jam setengah sepuluh ya. Iya sudah dua ah, jam empat menit lagi. Apakah Ustad Ridho ke saya ini teh, Afan Ustad? Apakah Ustad Ridho jika zaman Apakah ustaznya do jika jika ngawannya itu jika jamaah apa mentang foto ustaz uh, secara diam-diam tanpa izin kadang-kadang ingin memberitahu kepada istri kajian ustaznya ini penyampaiannya begini dan sebagainya jika kawan-kawan juga suka dengan cara ustaz berceramah tapi belum bisa datang kayak kumaha Apakah Ustadz Ridho jika jamaah mentang foto usah mentang, foto Ustadz ambil, oh mengambil foto Ustadz secara diam-diam tanpa izin Karena kadang ingin memberitahu kepada anak istri, oh pamer ke anak istri <laughs> Hajian usahnya ini nih, usah temanya ini, penyampaiannya begini. Lihatkan aja videonya. Karena di foto mah gak kelihatannya bagus enggaknya. Ucramanya bagus tuh lihat fotonya. Bagus tidaknya ceramah tidak bisa dilihat dari foto, harus video itu setel youtube nya nih tadi yang dibahas ini dan ada ada live nya di instagram ada di youtube ada di facebook ada ya bisa begitu dan dalam rangka menyebarkan dakwah boleh saya mengizinkan semua ceramah saya untuk disebarluaskan dengan catatan tidak dikomersialkan tidak dijual ya semua yang disampaikan sudah menjadi wakaf bagi kaum muslimin tanpa meminta keuntungan apapun dengan syarat Sekali lagi apa tidak dikomersilkan tidak dibisniskan Ya cukup ya sampai di disini insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang Melanjutkan tema kita cara memperbaiki atau menyembuhkan hati Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin ala wa, ala wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh